yang berikut ini juga tidak kalah hitnya yang bakal tampil duo antara petut Ravi Ahmad, ya. <laughs> enak kan? Petut Ravi Ahmad, lihatlah. Jadi Ravi Ahmadnya ada di sana, yang sini petutnya gitu maksudnya. <laughs> bakal uh, melantunkan lagu duet satu nomor lagu yang berjudul Untuk Dia Dia Dia Dia Dia Dia Dia, dia semuanya. Oke, okay. okay. Mas Petut, kita joget yang nasik-nasik aja. Oke. Okay. Oke. Okay. Sera, rezeki aku mandi ini. Caipul atau... Mas satu dong ayo Mas satu tim joget ayo Itu. Adanya